Desita dan juga Sintia Rizky habis ini nanti kita bareng-bareng Pak Dut ya eh sa lagu satu siap mas Bekel monggo ayo asik cek Desi Tata di bangga Ik Ik doe